Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya di desa kami banyak orang jadi TKI ilegal di Malaysia. Ada. Ba jadi? Jadi. Di, di desa kami banyak orang yang jadi TKI ilegal di Malaysia. TKI. Iya. Yang dipertanyakan, bagaimana hukumnya TKI ilegal tersebut yang bekerja di Malaysia? Kalau dapat uang, apakah uangnya halal atau tidak? Begitu bu ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang selamat Jadi menjadi pegawai ilegal itu dia melanggar undang-undang pemerintah. Dan undang-undang negara selagi untuk kemaslahatan manusia wajib kita patuhi. Sebab biasanya ini ada hubungannya dengan penjagaan dan seterusnya. Tapi kalau ilegal itu tidak ada tanggung jawab di sana kan biasanya dari pihak negara kalau ada yang sakit akan dijamin, akan ini dan sebagainya kalau ada apa-apa nanti dilacak di mana rumahnya dan sebagainya maka dia telah bermaksiat dengan cara ilegal itu maksiat dia melanggar undang-undang pemerintah ingat, undang-undang pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk kemaksiatan undang-undang pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk kemaksiatan lampu merah itu, lihat biasa lampu merah itu kan undang-undangnya pak polisi dan lalu lintas. Tapi ini ada masalahnya atau tidak? Ada, maka Anda haram melanggar. Kalau sampai nabrak dosa. Buset jangan main-main, jangan biasain 00 gitu itu sudahlah, patuh, biasa patuh itu. Sebab kebiasaan mohon maaf hari ini kosong leb besok jadi kebiasaan. Nah, akhirnya enggak sabaran menjadi. Sebab kebiasaan. Coba ada orang kebiasaan. pernah Kenapa ya, ingat orang biasa? Enggak bisa tetap saja, namanya biasa biasa. Maka membiasakan yang baik itu penting, jangan sekalah dengan negeri kafir kita waktu pergi ke Hong Kong orang jalan saja dalam lampu merah, pusing saya waktu itu lampu merah, ngapain berhenti? oh dalam lampu merah bu ya, jalan ada lampu merahnya gimana ini? padahal gak ada mobil, nyebrang pun, awas, nah, jangan jangan nyebrang, disiplin itu penting orang islam itu paling disiplin seharusnya, bukan orang kafir masalah buru-buru dan tidak buru-buru ini semuanya kalau dibikin buru-buru jadi bikin buru-buru kalau agar tidak buru-buru Hajinya agak awal jangan tantang ustaz saja terobos saja oh, ustaz. Lah kenapa terlambat ilmu mengajian? Oh ya ustaz antum yang salah ya ustaz. Kenapa berangkatnya terlambat? Jadi tolong dibatui. Jadi itu adalah maksiat karena melanggar pemerintah. Jadi ulil amri pemerintah wajib dibatui dalam hal-hal kemaslahatan untuk umat. Tidak boleh dilanggar. Tapi kalau dalam kemaksiatan tidak boleh dibatui. Kalau ngajari maksiat tidak boleh di dibatui tapi kalau kemaslahatan wajib dibatui. Adapun setelah itu bagaimana gajinya? Dia maksiat di saat masuk saja Asalkan dia kerja benar Tidak meninggalkan sholat Dengan majikannya adalah benar Gajinya adalah halal Tinggal dia tobat untuk kemaksiatan dengan ulil amri ini Itu saja